Mitra bisnis hari minggu kemarin, bentrokan agama kembali terjadi. Sekitar seribu warga di Banten menyerang jemaah Ahmadiyah. Kejadian ini mengakibatkan tiga orang tewas dan banyak yang terluka. Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah sudah sering terjadi di berbagai daerah Sehingga menimbulkan pertanyaan di mana peran pemerintah dan aparat dalam menjamin kebebasan beragama serta menjalankan ibadah. Kompas menyebutkan, tahun 2010 merupakan tahun kelam kebebasan beragama mengingat banyak kekerasan atas nama agama yang terjadi. Akankah hal itu akan terulang lagi di tahun ini? Untuk membahas hal ini saya telah tersambung dengan Direktur Wahid Institut Yeni Wahid. Mak Yeni, apa komentar Anda? Ini ada desain tertentu ya kita melihat bahwa desain tertentu untuk uh, makin membuat kerusuhan, makin membuat pertentangan antar agama itu kita melihat itu. Sayangnya kemudian dan ini selalu ada. Tapi kelompok-kelompok radikal di negara manapun selalu ada. Saya rasa di sini bukan bukan cuma sekedar kalau mendampakkan sekali kalau cuma mengatakan ini provokasi provokasi. Tetapi bahwa ada pembiaran yang terjadi. Bukankah pemerintah juga menegaskan mengenai kebebasan beragama? Jadi kalau secara teoritis, secara retorika memang betul, tetapi secara praksis kita melihat di lapangan tidak seperti itu. Jadi di sini justru ada disparitas atau ada kesenjangan antara retorika pemerintah dengan praktek yang mereka dilakukan di lapangan. Jadi di, secara retorika Presiden mengatakan begitu, tapi kenyataannya di lapangan kita melihat bahwa justru aparat melakukan pembiaran. Dan aparat itu meresponnya kepada Presiden. Kalau Presiden bersikap tegas, saya rasa aparatnya juga pasti, ya nggak mungkin lah. Uh, apa namanya kemudian berani melawan presiden ya mungkinkah keraguan aparat keamanan akibat nantinya justru dibilang melanggar ham bila bertindak terlalu keras saya rasa enggak ya ke kekerasan dan ketegasan beda antar kekerasan dan ketegasan kekerasan itu uh, tidak memang tidak diberoka, diperbolehkan dalam koridor hak asasi manusia tapi kan menangani tindakan uh, tindakan uh, uh, tindakan yang anarkis di lapangan itu ada prosedurnya Saya menurut saya selama aparat keamanan memenuhi prosedur tersebut ya. Eh tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang kita lihatnya bukan masalah menggunakan kekerasan, tidak menggunakan kekerasan. Yang kita lihat justru tidak ada ketegasan. Kalau kita kita pernah lihat kok waktu itu eh sempat pemerintah, polisi dalam hal ini Pak Bambang Nuri, mantan polisi tegas, cukup tegas. Ketika beliau tegas, kemudian insiden kekerasan-kekerasan itu sama sempat menurun. Demikian Yeni Wahid. Saya Dinda Natasha.